Salatiga perform di acara Pesakom w a Euphoric 2015 Di kampusnya UKSW Salatiga So, sampai jumpa di video k a j u a Mau m k a n d u u u Ini adalah Faria、uh, s m i n Club n i nama d i a dan ini di video、Hi. Thank you l o panikianya Udah nyediain makan Halo kita dari Faria s m i n Club Dolo mengucapkan t e r r y c h r i s t m a